Allah, the Akbar, who answered. Allah, t Akbar, w h a n s w e r e あしゅうわんのまさまらそうな。لا لا はい。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 やあいは الذين アマノと قوا ا ل やあいは ا إن الله كان الله ل ع يا ك م ر ي ب ي ايها أ الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ف ا ت فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله わかるあはぎ、はぎもはめりに、さらわらわれはせらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわら i し。إن هو الله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بامل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بامل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بامل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا زراع فيسبق عليه الكتاب 私たちはあなたのお話を聞いています。 Alakah berbentuk alakah. Kemudian empat puluh hari berikutnya adalah mudukah. Empat puluh hari kali tiga d a l a h seratus dua puluh hari、eh, lengkap empat bulan, dimana janin sudah berbentuk untuk manusia dan dikirimkanlah malaikat yang mana malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Dan diperintahkan untuk mencatat empat hal: dikatfiriskhi, waajalihi, waamalihi, washakhiyun, wasnaiz. Untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalannya, dan nasibnya, baik maupun buruk. Empat hal ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki dan ajal. Juga amalan dan juga nasib dia di kemudian hari. Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Tidak akan mati satu jiwa pun, melainkan sampai dia menyempurnakan r i z k i dan ajarannya." 私たちは、私た l のために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた m に、私たちのために、私たちのために、私たち i た i に、私たちのために、私たちのため a 私たちのために、私たちのため u 私たちのために、a たちのために、私た a の a めに、私 a ち a a めに、私たちのために、私 i ちのため a 私たちのために、私たちのために、a たちのために、私たちのために、私たちのために、私たち a ために、私たちのために、私たちのた t a 私た a のために、私たちのために、私たちのため a 私たちのために、私たちのために、私たちのため h 私たちのために、私 tidak akan、ah、lepas、ah ah、le dari seseorang. アパヤンディファタファンアラオ i トムニンファディリム、ディダムキンマイセスデリム、ディダムニンファディリム、ディダーファン、ミニンファてディリム。アティガオスウハナワザーズのタフィルカン、リスキューアランタ Maka tidak akan ada yang bisa menghalangi Rizki tersebut sampai kepada Orang tersebut La lima Tidak ada yang bisa menghalangi Apa yang kau berikan lima mana Tidak ada yang bisa memberikan Sesuatu yang dihalangi oleh Allah SWT Semuanya sudah Ditetapkan oleh Allah SWT Oleh sebab itu Kalau seandainya カナ、ワラボン、オラン、モンゴナカン、チャラチャラヤン、ハラン、ディアカンマン、ダリリスキー、ヤンブラ、ディアカナ、オロス、パナウ、ワタア。 Amal seseorang t e l a h ditentukan oleh Allah SWT. Amal kebajikannya, keburukannya, t e l a h ditetapkan oleh Allah SWT. Mungkin sebagian orang mengatakan, kalau seandainya amalan itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT, berarti apa f a i d a h n y a kita? b e r a m a l tidak usah kita bersungguh-sungguh. Kalau n a s i b kita... アカン a ピーカン e ギタティダムのタオ a k セブキタアカンスプレイトマカ r タ kita dilarang Untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu nasib diri kita. Apakah kita calon penghuni surga atau calon penghuni? Nah, kita tidak tahu. Sedangkan Allah Swt mengatakan: Walatakumalai salaka bihi ilmun. Walatakumalai salaka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu miliki ilmunya. Ilmu tentang takdir. 私たちは、たちのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 a ていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 s しかし、私たち a あなたは、a なたは、あなたは、あなたは、あなた a あ a たは、あ u たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな d は、n なた n t u n は、あ n たは、あなたは、a な a は、あ k たは、あなたは、あなたは、あなたは、u なたは、あな a は、a なたは、あなたは、あなたは、あな a は、a な a は、あなたは、あな a は、あなたは、あなた a あなたは、あ l a h dan yang dilarang maka tinggalkanlah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti s y a r i a t ini. Jadi ketentuan Allah, ada yang sifat perintah Allah, ketentuan dari sifatnya syar'i, amri, a sifatnya syari'at, syari atau perintah syari'i. a Itu yang kita ketahui ada dalam Al-Quran dan s u n n a h dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikutinya. Maka kewajiban kita adalah mengikutinya. Sehingga ketika orang tidak mengikutinya maka dia orang yang tercela dan tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wataala sudah menurunkan, telah mengirim rasul, mengirim hujah, menurunkan alkitab, tuntunan bagi manusia untuk diikuti. Sedangkan h u d a r takdir itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang tercela adalah melakukan Yang berjalan s mengikuti takdir itu, ketika orang beralasan dengan takdir, padahal tidak mengetahui apa yang disaksirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Makanya, kalau seandainya orang mengatakan, "Kalau seandainya takdir Nasib sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti apa f a i d a h n y a kita beramal?" Itu pertanyaan tadi. Bisa muncul kalau seandainya kita sudah mengetahui. 私たちはそれを知っている人たちのために、私たちは u れを知っている人たちのために、私たちはそれを g ってい a 人たちのために、私たちはそれを知っている人たちのために、 maka dia seorang yang t e r c e l a m a k a n y a Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang untuk menjadikan takdir sebagai p u j a h atau uzur di dalam meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala takdir hanya boleh digunakan ketika kita mendapatkan musibah kita b e r h u j a dengan takdir Maka itulah perbuatan yang Dibolehkan. Tapi ketika orang Beralasan dengan takdir Ketika di dalam meninggalkan Syariat, di dalam meninggalkan Sesuatu yang diperintahkan Oleh Allah SWT Atau di dalam melakukan sesuatu Yang dilarang oleh Allah SWT Maka orang tersebut Adalah telah melakukan perbuatan Yang dilarang oleh Allah SWT Dan d i c e l a oleh Allah SWT. Karena orang-orang Musyik zaman dahulu マイカマザカン、セアポール・ディーナ・アシュラフォー、ラウンシャー・オーラ・マシュラフマン。アラマママシカカマザカン、アニメ・アロマンダーキーとカミティ・デブル・ワシ s リマレカブル・ウジェ、a ルシリック・マイカル。アラフセフン、ライター・キャラ・アス・ワン・オーダー。マレカ、ブジェはディナン・ハーサス・セクト、ディダラ・アジェラン・アロス・ワンアウ、ワタアラ。 Bahwa ketentuan, walaupun sudah ditentukan oleh Allah s.w.t. u u b h h a a n a a a a l Namun kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak dibenarkan b e r p e j a d a n a n n y a Makanya, takdir dimasukkan dalam rukun iman. Dimasukkan dalam rukun iman yang keenam. Kenapa? Takdir itu bukan untuk diikuti, tapi untuk diimani. Sedangkan syar'i, amri, itu yang diperintahkan untuk diikuti. dan dilaksanakan. Makanya kalau orang membalikan masalah takdir malah diikuti, kemudian perintah malah ditinggalkan itu yang t e r c y a t Tapi orang yang baik, orang yang benar adalah orang yang melawan takdir dengan takdir. Orang ketiga dia lapar itu adalah takdir Allah Subhanahu Wataala. Dia bodoh adalah takdir Allah Subhanahu Wataala. Tapi Allah Subhanahu Wataala memerintahkan kita untuk melawan takdir dengan takdir yang lebih baik ketika orang lapar maka makan diperintahkan untuk m a s a k makan t e r masuk takdir Allah Subhanahu Wataala orang malas itu takdir dari Allah Subhanahu Wataala tapi melawan malas ini dengan b i a t beribadah b i a t bekerja ibadah dan bekerja itu takdir Allah Subhanahu Wataala makanya ada ungkapannya t a k u k hakku bil hakti bil hakti aku melawan サブナラにいるサクデル、ビルング、サブナに i るサクデル、ヤング、ヤング、ビルハキーカーナ、サ i ンダーをするハンハワー。マーラー、バンハワー、タクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデル、サクデ Perintah Allah Subhanahu Wataala. Makanya orang yang benar bukan orang yang apa, orang yang mengikuti t a k d i r tapi orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wataala dan t a k d i r itu dilawan dengan t a k d i r yang lebih yang diberitakan Allah Subhanahu Wataala. Makanya najaz al h a k bil haki bil haki. m a l a m a l a m itu t a k d i r orang lapar itu t a k d i r dilawan dengan t a k d i r Yang lain i t u a p a dengan dia bekerja, makan untuk apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahualaihiwasallam mengatakan, "Demi Allah yang tidak ada i l a h yang hak selainnya." Sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni s u r g a sampai tidak ada jarak antah dirinya dengan s u r g a kecuali satu zirah. satu langan saja, kemudian ketentuan Allah telah tetap atas dia sehingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk neraka dan semuanya orang diantara kalian melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak ada jarak antar dirinya dengan neraka tersebut k e c u a l i satu j e r a t saja, kemudian ketentuan Allah telah tetap atas dia, sehingga dia beramal dengan amalan p e n g u u n g surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Hadis ini, lanjutan hadis ini adalah merupakan hal yang harus kita perhatikan bahwa yang membuat balikan hati itu Allah Subhanahu Wataala. Bisa jadi orang di awal perjalanannya dia baik, kemudian karena hatinya berbalik maka Allah Subhanahu Wataala menyisakan sehingga dia jatuh ke dalam k e t e r a k a h a n Dan begitu juga sebaliknya, bisa jadi seorang itu selama hidupnya di atas sekabiran, kemudian Allah Subhanahu Wataala memberikan h i d a y a h sehingga dia melakukan amalan-amalan di atas ajalan Allah Subhanahu Wataala. Sedangkan yang memegang hati hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Oleh sebab itu kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wataala untuk diteguhkan. Dan Allah Subhanahu Wataala tidak akan memberikan peneguhan. Kalau tidak ada niat dari kita, tidak ada keseriusan dari kita untuk teguh. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peneguhan kepada orang yang niat untuk teguh. Allah memberikan、uh, kekuatan bagi orang yang berniat untuk kuat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan faalimama faalimama pulubihim faal zalat adzina taalehim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati para sahabat ketika Hudaybiyah itu keseriusan mereka untuk apa? Untuk melaksanakan,、e, untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah, untuk menunaikan janji mereka kepada Allah. Maka Allah menurunkan apa? As-Sakina terhadap diri mereka. Jadi adanya Sakina, adanya ketenangan, pemberian ketenangan, adanya peneguhan dari Allah Subhanahu Wataala. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui adanya niat dari orang tersebut untuk apa? Untuk teguh, untuk komitmen dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak mencari. Tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berpaling. Tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak punya perhatian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. 私たちは、私たちは、a た k e 私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、s たちは、私たちは、私た a n 私たちは、私たち a n g ちは、私たちは、私た u は、私たちは、私 u ちは、私たちは、私たちは、私た kami ちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a l a たち a 私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、私 g ちは、私 a ちは、私 a n は、私たちは、私たち、私たち、私たち、私 a ち、私たち、私たち、私たち、私たち、私た tidak mencapai apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu, kalau orang ketika berurusan dengan orang-orang kafir, terus dia d i t a n y a nanti kamu kalau d i t a n y a demikian bagaimana, kalau dia mengatakan bagaimana nanti saja kalau kamu diperintahkan untuk melakukan kekafiran apakah kamu mau mengikutinya, kalau mengatakan bagaimana nanti saja, berarti tidak ada niat untuk teguh Jawaban semacam itu adalah jawaban dari orang yang tidak punya niatan untuk teguh. Makanya, orang semacam itu ketika hal itu terjadi pasti apa? Terus t r u k Tapi ketika orang di awal dia punya niatan untuk teguh, untuk komitmen, dia mengatakan saya akan, akan, akan menolak. Dan saya mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penuduhan kepada d i r i saya. Dia mengatakan itu t i l i s a n y a dan di hati pun dia sama berupaya untuk seperti itu maka peneguhan dari Allah Subhanahu Watahu akan diberikan. Jadi Allah Subhanahu Watahu memberikan peneguhan bagi orang yang ingin teguh. Sebaliknya Allah Subhanahu Watahu memberikan penyesatan kepada orang yang di dalam hatinya ada k e c e n d e r u n g a n kepada kebatilan. Makanya kita melihat. Banyak orang yang terpuruk ke dalam kekafiran. Kenapa? Karena di dalam hatinya apa? Ada za'id. Salamadzahu azalullah. Mereka menyimpang dari tuntunan Allah. Masa Allah simpangkan mereka. Allah s e s a t k a n mereka. Adanya penyesatan dari Allah SWT. u u b h h a a n a a a a l Karena Allah mengetahui di dalam hati orang tersebut ada za'id. Ada penyimpangan. Ada pemalingan. Keberpalingan dari... ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita tidak akan aneh tidak akan merasa aneh kalau melihat pada zaman sekarang ini banyak orang yang t e r p u r u k karena memang apa? di dalam hatinya ada misalnya tidak mengindahkan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu menyandarkan kepada kemampuan diri makanya apa? kita harus apa? menyerahkan sepenuhnya kekuatan kita マカキタハルスラブルサンダーカバーアワーサムハナウォーザーヤマンブルサンダーカバーカマンブワンイルムキタカマンブワンディリキタカマンブワンジワにザーカマンイルムキタダララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララたラララララララララララララララララララ よく分かる。 アレゼイク、パランアピア、アロッカン、ルラサーラン、スペリナンアマランネ。カティカミンパン、カティカワランキュプパリン、マカロプパリン、キュプトカディラン、カティカワラスボハナワタ、アンメリカンティダイア、カロニア、キュプカナ みファズリ・ラーヒーワービー・ラハマティヒーファビザーリカファリヤフ a ハウォーワーカイロミマヤジンコウン。<音楽> dan hal itu lebih baik daripada dunia dan seisi nya. Seandainya orang selama hidupnya dia paling kaya, paling bahagia, tapi tidak di atas t a u h i d maka ketika mati dia masuk neraka. Harta yang dia kumpulkan dan kebahagiaan di dunia yang dia raih tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling miskin tapi di atas t a u h i d Meninggal dunia, dia akan mendapatkan surga yang lapangnya langit dan bumi. Berarti k e t a w a h i d a n tersebut yang merupakan k a r u n i a dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya orang ketika sudah mendapatkan nikmat tauhid harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukurnya dengan cara mengamalkan tauhid tersebut. Mempertahankannya dan m e n d a k w a k a n n y a Dan berjuang di atasnya sebagai bentuk syukur. Karena Allah mengatakan. Wa na insyakartum na Kalau orang bersyukur Allah akan mengalahkan ni'mat. k Ni'mat k yang paling besar adalah t a u h e e Ketika orang bersyukur. t e r h a d a p ni'mat k t a u h i e d Allah akan memberikan tambahan. Hudan, wa ta dan orang yang mendapatkan petunjuk.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 アラアスラピア・アラミン・ワッサラト・ワッサラアマン・アラアスラー k e c u a l i setelah apa mengalami dia sakit, masa atau tidak punya masa. Orang tidak akan merasakan nikmatnya sehat, k e c u a l i setelah dia mengalami sakit, atau melihat orang yang sakit. Orang tidak akan merasakan nikmat hidayah, k e c u a l i setelah sebelumnya berada dalam kesesatan, atau melihat orang yang t e n g g e l a m di dalam kesesatan. Orang akan merasakan nikmat sesuatu ketika melihat atau pernah merasakan lawan daripada hal tersebut. Oleh sebab itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ada, ada ungkapan salat buat m e m a s u k kebahagiaan orang ajam adalah ketika diberikan taufik oleh Allah kepada apa, kepada manhaj, harus、ah、benar w a jemaah karena keumuman orang ajam karena ke... a p a k keawaman mereka terhadap bahasa Al-Quran banyak yang terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang, yang menyimpang? Makanya, termasuk s e n a j a orang ajar adalah ketika diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan manhaj yang sesuai dengan manhaj yang diajarkan Rasulullah SAW. Berarti, ini adalah termasuk hal yang harus kita syukuri dan kita pertahankan. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan g e m b o s a n orang-orang yang m e n b u a t Penyelisihan orang yang m e n y e l i d i k i Atau gangguan m u s u h yang selalu mengganggu Karena memang dalam menggang prinsip ini Akan selalu mendapatkan r i n t a n g a n t e l a d i kita masih hidup Baru ketika sudah meninggal dunia r i n t a n g a n tersebut tidak akan didapatkan t a、nah, k i Innallahu m a r a i k a t a h u yusallahu ala, ala nabi 「や a いやあなたはあなたのため a やあいやあなたはあなたのために」in,「やあいやあなたはあなたのために」 إ ِ ن َّ ك َ سميع ِ قريب َِ مجيب ُُِ دعوات ََ و َ ي َ قاضي الحاجات ََِْ اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين و َ أ َ ه ْ ل ِ ك ِ ا ل ْ ك َ ف َ ر َ ة َ والمهتدين َُِْ ودمر ََِ اعداء ََ الدين ِِّ ي َ رب َ العالمين ََِْ اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان 「あらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら اللهم عليك ب أ م ر ي ك ا و ح ل ف ا ئ ه ا ومن ع و ن ه ا في حرب د و ل ة ا ل إ س ل ا م يا رب العالمين اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا ي ع ج س و ن ك يا رب العالمين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة 「今日の夜は朝に召し上がってくい」